saya hormati hadirin hadirat yang saya hormati. Ini Buya yang mau saya tanyakan e, berkaitan dengan e, akhlak e, ketika kita berpapasan dengan seseorang tentunya e, kalau di luar itu lingkungannya itu e, bermacam-macam. Gimana? Lingkungannya itu tidak istilahnya bermacam-macam tuh orang tuh ya tingkah lakunya bermacam-macam. Kemudian misal saya misalnya saya naik motor kemudian Ya tentunya e, kalau naik motor itu biasanya kalau sudah pencet bel aja itu udah udah udah dirasa itu kita menyapa gitu. Misalnya ada seseorang yang e, gak, gak pernah lah istilahnya kalau berpapasan itu saling menyapa. Apakah kita sebagai e, kita sendiri sikapnya itu harus bagaimana? Apakah istilahnya kita terus aja yang, yang bel itu misalnya setiap hari berpapasan itu... Atau bagaimana Bu ya? Mohon penjelasannya. E, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus bisa membedakan tentang lingkungan. Lingkungan kampung, gang-gang kota, sama jalan raya. Kalau anda di jalan raya nyapa setiap orang. Kayaknya sampai rumah anda masuk rumah sakit. Setiap ada orang lewat begini, begini, begini, begini. Kira-kira harus anda bedakan nanti. Artinya yang harus kita timbang adalah jika lingkungan tersebut adalah mungkin yang dia perhatian di saat kita lewat, melihat kita lewat, diukur kalau kita di situ pun kita juga melihat, maka hendaknya kita pun menyapa mereka. Misalnya di ganggang -gang kampung, terserah apakah dia kenal kita, tidak kenal kita kita melewati jalannya. Pertama kali mungkin yang harus kita lakukan mengurangi kecepatan mobil kita dan kendaraan motor kita. Sebab kadang dosa kita berbuat tanpa kita sadari karena orang kampung itu karena orangnya polos, enggak pernah ada macam-macam dendam. Kita naik motor berdebu nya naik pun dia hanya menutupi kerudungnya ke bubur anaknya, enggak pernah marah-marah. Nggih -marah. okay, gitu. Ya. Yeah. Itu baik. Andanya enggak sadar-sadar karena nasib buruk di Anda nanti. Artinya apa, -apa paling tidak, Anda tahan Kemudian klakson sendiri harus Anda pikirkan. Klakson kalau untuk menyapa mungkin itu baik, tapi kalau klakson untuk negur tidak semestinya. Jadi saya ngelarang kalau sudah dimasuk ganggang -gang itu terus klakson dirinya lain itu. Orang mesti kaget itu nanti. Jadi <tuh> dia bakal ngerti Anda mau lewat. Kalau pakai bahasa yang halus, kosongkin kaget nanti, terus menjadi tidak enak, bisa menjadi sebab permusuhan, ngiri, permusuhan, kebencian. Jadi orang dengki dan benci bisa saja kita yang membuat. Anda mungkin kalau di kampung kakson maksudnya bahasa sapaan kan, ding ding. itu ya, itu faham karena orangnya jauh, dia di rumah sana kita lewat, ding ding. ini oke okay. itu sudah lumayan nah, tapi tetap harus sebarangnya dengan assalamualaikum sebab salam dengan isyarat adalah makruh gak ada salamnya makruh harus assalamualaikum assalamualaikum terserah dia dengar atau tidak dengar, seperti itu hafsus salam, sebarkan salam kepada orang yang kau kenal ataupun orang yang tidak kau kenal anda bisa ngira ngira dong, jadi anda menyapa termasuk jangan sok wah ini ada perempuan di pinggir jalan bajunya seronok di kampung saya, saya tahu tetangga saya tapi saya paling benci dia, wah oh, ini ya, sudah benar mungkin dia tidak pakai dandan, dandan yang layak namanya kampung kan macam-macam tapi anda tetap perlu untuk menegur mereka mengucapkan salam, hanya tidak usah melihat saja tidak usah sok jadi seorang yang seseorang, syafralladzim model apa ini, pendidikan siapa itu, tetap tegur siapa, ibu baik mbak punten asalamualaikum mungkin dengan teguran teguran tegur sapa yang indah tadi dia akan berpikir bahkan mungkin secara otomatis dia ngerti ah oh, besok ini ustaz ini bakal lewat sini dia masuk ke dalam pakai kerudungnya mungkin karena dia sambil apa nyuapin anaknya tapi kalau anda dengan kesombongan tidak tersentuh hatinya Anda tetap tidak perlu Anda sombong memang dia melanggar Allah dengan menumpuk auratnya mungkin dengan dandanan -dandan yang macam-macam Ketailah orang beragama tidak ada yang sempurna. Mungkin karena dia belum pernah bergaul dengan orang baik. Belum pernah mendengar petuah kemuliaan. Tapi tetap anda menyapa mereka karena dia adalah umat Nabi Muhammad SAW. Tetap tegur sahabat. Salamualaikum. Salamnya seorang laki-laki dengan perempuan pun diperkenankan dengan catatan. Bukan salam main-main. Salam anda karena anda ingin menebarkan salamnya Rasulullah. Assalamualaikum. Hati-hati. Saya ingatkan kepada anak anak muda. Jangan salam dibikin main-main. Karena salam adalah doa. Kerana anda untuk menyapa seorang perempuan adalah amalikim ini in dengan ini haram main-main doa. Akan datang musibah untuk orang tersebut. Anda mungkin Assalamualaikum yang dibawa dong. Memang bersalam. Salam laki dengan perempuan ada. Bukan suatu yang terlarang dengan catatan niatnya adalah untuk menembarkan salamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adat di kampung itu. Anda di kampung harus lebih. Karena di kampung itu mohon maaf di desa khususnya memang orang itu oh pertama semuanya tahu. Kalau di kota pun anda kalau bisa menerapkan adab orang kampung juga bisa. Jadi jangan sampai cuek. Sebab biasanya begini. Lho. Kita ini sudah diem-diem. Sudah, oh dia cuek, saya juga cu cuek. Oh dia jarang nyapain. Akhirnya sudah. Orang punya kebiasaan kaku. Naik hmm, motor. Wino. Tidak pernah pengen menegur tetangganya. Tidak. Hukukul jirun. Haknya tetangga harus kita beri salam dia. Kita tegur sapa dia yang baik. Pancib. Jangan sampai anda menjadi orang yang cuek. Apalagi gara-gara dicuekin saja sudah balas cuek. Loh mana kelebihan anda? Kalau tetangga anda cuek, tetangga anda tidak peduli, jangan anda seperti dia. Kan anda menilai itu tidak baik. Kalau tidak baik, kenapa anda tiru? Dan dakwah itu dari situ. Jangan tahu-tahu anda sudah hadir pengajian rutin, masjid sahad pagi, tak tahu bulan pulang tak tahu yang ada ibu-ibu berempat duduk situ setiap minggu. Kasihan nih, yang lain pada ngaji di situ. Iyam hmm. saja, tidak menarik hati. Ibu tegur sahabat, barangkali ibu bisa beli kuih wa'alaikum bih anda jajan ah. Wah. Ya Allah makasih, minggu depan tak tunggu lagi gitu Ditunggu lagi, tapi 4 hari 4 kali mungkin sudah ingin ngaji akhirnya Sudahlah enggak tidak perlunya kita tampil sombong di depan mereka Apalagi cuek di depan mereka Apalagi mereka mungkin orang awam tadi Orang ami bukan orang jahil Orang ami orang enggak ngerti. Orang kampung itu Masya Allah Jadi kalau orang kampung itu melakukan keharaman itu karena tidak tahu Coba saja di kampung itu banyak perempuan-perempuan yang pakai baju serono. Tapi bukan karena pengen pamer dada dan. Karena memang kebiasaan di kampungnya kayak begitu. Ya sudah begitu sudah. Ya, pakai begitu memang nah, bajunya begitu. Enggak pengen dia ini macam-macam. Tapi yang sedikit kota kan bikin pusing itu. Ya. Misalnya. Jadi Anda memandang orang itu harus dengan pandangan kasih, cinta, husnuzon. Kemudian setelah itu Anda baru ingin berbuat, mengajak kepada kebaikan, setelah Anda memenuhi syarat-syarat itu semuanya, khusnudun dulu, kasih sayang dulu, baru kalau inginkan nanti, tidak perlu kita tampil sombong di depan orang yang akan kita ajak, tidak perlu, sama sekali tidak diperkenankan, maka ini akhlaknya, Anda masuk kampung-kampung, jangan ragu untuk menepukur sapa mereka, kalaupun ternyata Anda kelewat, tidak besok Anda, bu mohon maaf, kemarin saya buru-buru, tidak -buru, sempat nyapa, apa yang ada di hatinya, ini orang baik, Akhirnya apa? Dari mana dia belajar? Oh, saya ikut ngaji akhirnya kan begitu. Dakwah itu nggak harus ceramah, tapi dakwah bilhal dengan perilaku itu penting. Hal keadaanmu itu lebih afsah min disanil makol lebih fasih daripada omongan dengan mulut. Coba kalau ibu setiap hari ceramah, ibu assalamualaikum sambil jalan pakai mikrofon. Ayo, ada pengajian, mana? Siapa itu orang gila keliling. Tapi kalau ada dengan akhlak yang mulia lihat dengan keteguran sapa salaman yang serius, Anda salaman yang serius kami ingatkan. Itu ada makna begini. Ada salaman. Oh, lihat wajahnya. Jika ada dua orang bersalaman, maka yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling serius dalam bersalaman. Ini, Ini serius, ada orang salaman. <kuh> Karena hatinya enggak hidup mungkin hatinya baik tapi tidak hidup dengan orang lain itu musibah juga anda bersalaman tegur sapa <coughs> kalau nyapa yang serius pak malikum baik Jadi pak baik mukanya kemana itu itu hanya syarat saja ada maksud anda ingin memamerkan akhlaknya Rasulullah bukan memamerkan akhlak anda ini dulu akhlak Rasulullah yang dengan akhlak Rasulullah orang banyak tertarik maka dengan itulah anda berdakwah dengan akhlak